Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Begini kuyah. Bagaimana cara kita apabila kita menjumpai seorang imam dalam salat dan imam tersebut usianya lebih tua dari kita dalam bacaan salatnya itu banyak surat-surat yang salah maksudnya panjang pendeknya salah. Tajuhnya banyak yang salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menegur imam tersebut dengan tidak menyinggung perasaannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada imam yang yang banyak salah di sebuah masjid, di sini memang harus ada. Aturan ada pada kita sendiri Orang itu harus tahu dirinya Kalau memang dirimu adalah bukan orang yang Faseh atau pantas menjadi imam Tolong jangan paksain dirimu jadi imam Jangan gara-gara kamu yang bangun masjid lalu jadi imam Coba pernah kita suatu ketika masuk satu masjid Solat Jumat khotbahnya saya gak faham Padahal sama-sama bahasa Jawa, saya paham bahasa Jawa tapi tidak faham. Kildan Kira solat saya tidak dengar tu baca ayat apa tadi itu. Kebanyakan saya bingunglah kok imam seperti ini kok bisa jadi khutib sekaligus imam apa? Rupanya dia adalah yang bangun masjid ini. Dia pengen bangun masjid, pengen jadi kiai. Jadi maksakan tidak jelas macam Orang solat Jumaat yang sekarang tidak faham, tidak bisa diganti, karena dia bangun masjid pengennya jadi. Imam ini orang kok maksain jadi imam Khotib lagi tidak faham sama sekali itu banyak orang orang orang orang orang. Karena dia orang maklum semuanya. Karena di semasa tempat itu butuh masjid yang bangun orang ini sehingga dia dapat jatah dalam sebulan sekali atau dua bulan sekali. Pas kebetulan waktu kita ke situ dia tanya. Maksudnya kita ingin menyampaikan kenapa kau dah diganti? Mohon, tidak bisa. Karena dia yang bangun masjid. Ini problem orang tidak tahu diri. Jadi kalau kita itu memang tidak mampu bacaannya salah minimal tuh standar itu sah saja dilihat, biarpun tidak sampai indah keluar makrotnya yang sah itu bolehlah. Tapi kalaupun ada yang lebih bagus harusnya sadar diri. Nah ini kau yang pertama bagi siapapun jika bacaannya kurang baik jangan maksain diri sehingga masjid jadi bahan lat bahan. Setiap orang boleh jadi imam. Setiap orang boleh jadi imam. Bukan begitu? Imam harus indah agar jamaah juga nyaman. Jadi semua hendaknya sadar bijak kalau ternyata bacaannya enggak baik, jangan maksain diri. Biarpun dia adalah yang bangun masjidnya. Satu. Kemudian, jika kita menemukan orang yang enggak bijak kayak begitu, ini bagaimana? Ini dia. Aduh, dia sudah jadi imam dari dulu ini. Kayak orang tadi itu yang kita ceritakan Gara-gara dia bangun masjid Maka ya kalau memang kita ketemu orang yang Tidak tahu diri ya Kita jangan ketularan tidak tahu diri dong. Ada memang orang seperti itu nah, Bisa diingatkan Entah-entah dia lebih tua Apalagi ingatkan lebih muda lagi Cuma keidah yang pertama harus penting kita fahami ya Jangan maksain jadi imam Apa sih jadi imam saja kok rebutan Ada orang rebutan jadi imam Jadi imam saja kok rebutan ya kalau kita pantas layak jadi imam tuh yang jadi imam tuh koreksi diri semuanya kan nah, itu maksudnya itu jangan maksain kamu jadi imam jangan paksakan dirimu jadi imam tuh. ukur tanya orang saya itu jadi imam gimana enak nggak pantas nggak tanya orang lain kalau orang pada mengatakan sudahlah diganti saja sudahlah nah, paham berarti kamu tidak pantas nggak usah tanya bagus nggak bagus pasti nggak bagus sih jawabannya pasti enggak. cuman nggak paham paham orang Baik jika ada seperti itu. Kemudian kalau orang ada dia masih jadi imam seperti itu. Jadi sekarang bagaimana sikap kita di saat ada imam semacam itu? Imam yang enggak tahu diri, maka karena imamnya tidak bijak, jangan sampai kamu menjadi tidak bijak. Dilihat kalau memang orang itu bisanya seperti itu, kalau kita mampu untuk mengingatkan, ingatkan dengan cara bermacam-macam tentunya cara yang halus, tidak menyinggung perasaannya, jangan menjadikan dia bermusuhan dengan kita kita mungkin dengan bahasa atau melalui orang lain yang dia lebih tua dari kita. Ingat kaidah menyampaikan kebenaran dan merubah itu adalah satu kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Jangan sok kita jadi pahlawan dulu ingatkan dia. Asalamualaikum Ustaz. Mbah, mohon maaf. Baca enggak. Tidak harus dengan lidah kita. Mungkin lidah orang lain. Mungkin dengan surat kaleng yang tidak pakai anama. Asalamualaikum. Mohon maaf. Bapak yang saya cintai, yang saya muliakan. Sungguh saya mengirim surat karena saya cinta kepada anda semuanya Kepada kamu Mohon maaf dan mohon maaf jika kalimat saya menyinggung perasaan Tapi kami ini semata-mata karena cinta kepadamu Mohon maaf Ustaz Saya perhatikan semua jamaah itu Tidak nyaman di saat antum Menjadi imam Karena mohon maaf bacaan antum Bacaan kemarin saja Matnya ini tidak ada ini Mohon maaf Ini demi cinta saya Tapi kan tidak ada, tidak ada namanya surat kali Mohon maaf jadi tidak menyinggung perasaannya. Dia tidak bermusuhan dengan kita. Mungkin dia mencari siapa yang nulis ini. Makanya jangan sok kita jadi pahlawan ingin menyelesaikan masalah. Mungkin nyuruh orang lain mungkin dengan ingin surat. Atau apapun. Jadi surat kaleng itu membuat fitnah kadang memang. Tapi untuk tujuan begini bisa selamat. Kalau pakai nama kita dimusuhi. Dan dia sendiri pun akan simpen, Nggak kasih tahu sama orang nanti Kalau kasih tahu sama orang Seperti yang menyebutkan Bahasanya Aku tidak benar Jadi cinta Paling tidak peringatan dari dia oh. Kemudian Atau kita ingatkan langsung Kalau ternyata Kita ingatkan masih tidak bisa Masih saja jadi imam Bagaimana hukum sholat kita Kan begitu Hukum sholat kita adalah Kalau memang dia bisanya seperti itu Bukan salah yang dibuat-buat Maka bagi dia sholat adalah sah biarpun masuk jenis lahan jenis ummi dalam bahasa fikih sholat, ummi maksudnya fatihahnya gak falseh, tetap dia adalah kalau dia sah untuk dirinya sendiri maka kita yang mengikutinya menurut pendapat madhab imam syafi'i yang kedua, kita juga ikut sah ikut sah kalau pendapat syafi'i yang dikukuhkan karena imamnya gak falseh, kita tidak boleh ikut tidak sah, artinya apa? kita mengambil pendapat yang kedua, kita pijak. kalau kita pakai kakak sah, semuanya gak sah jadi fitnah di situ jawab mendapat Imam Syafi'i yang pertama yang digugurkan adalah al-ibra bi tika dil ma'mum karena saya makmum ke badannya kalau keyakinanku bacanya enggak benar berarti enggak sah saya enggak boleh ikut dia tapi pendapat yang kedua al-ibrah bi tika dil imami la bi tika dil ma'mum asalkan imam menurut dia adalah sah maka kita boleh ikut dia sehingga ini celah untuk kita menjaga persatuan jangan gara-gara seperti itu lalu bubar masjid enggak ya sudah kita ngalah kita pendapat yang kedua ini bijak jangan sampai dia tidak bijak kita ketularan tidak pijat baik